Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Al-Karimil Wahab Jazilithawab Al-Ladiyya la yajalu Yamnah Wayu' ti min hisab wa salatu ala an-nabiyil awwab al-mahbub arbab habibina ash-shafiina wa muhammad و على alihi Wa ashabihi Wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmi ad-din Allahumma ya Rabbana Kama fatahta li ahibbaika Ababa al wali masyayikhina wali auladina wa li talamidinā abwābal khayri allāhumma yarfa' ya rabbanā wa ya Iftah iftaḥ 'alaynā hutūhal 'ārifīn allāhumma ya rabbanā Akrimna Akrimna ya Rabbana Akrimna ya Rabbana Bi husnil muamalati Ma syariatika, Wa dinika Wa lana ya Rabbana Li ikhda'i li Lijami'i Awamirika Allahumma ya Rabbana Wa ya Rabbana Ma'a As-shuhadai Wa s-salihin awliya ik wa habb habaik allahumma ya Rabbana hshurna ma'zum habibik sayyidina muhammad wa tahtari wa allahumma ya robbana habib ilaina ma habibuk sayyidina muhammad allahumma ya robbana habib ilaina ma habibuk sayyidina muhammad allahumma ya robbana Allahumma ya Rabbana Allahumma ya Rabbana rizuknat tawbata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du Alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah dan siapapun yang layak dipuji itu semata-mata karena Allah telah berkenan memberikan kebaikan kepada orang tersebut dan bukan semata-mata karena ia bisa mewujudkan kebaikan itu dari dirinya sendiri jika ada orang yang melakukan kebaikan lalu orang di sekitarnya menjunjung dan memujinya maka sebetulnya pujian itu kembali kepada Allah dat pemberi kebaikan kepada orang tersebut Jika ada orang Yang memiliki sifat-sifat yang mulia Lalu ia layak untuk disanjung dan dipuji Maka ketahuilah, Sanjungan dan pujian itu tidak lain adalah Bagi dat yang memberi-pemberi kebaikan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala jadi yang layak dipuji dan disanjung dengan sesungguhnya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, Kalau siapapun dari kita, Tidak menyadari hakikat kemuliaan Allah, Ia akan terjerumus kepada ketertipuan. Masuklah dia pada wilayah yang Allah murka kepada ter wilayah tersebut. yaitu wilayah kesombongan, Bapak orang sombong itu seolah-olah merebut wilayah Allah Dan yang berebut dengan Allah niscaya akan diseksa oleh Allah SWT Yang layak membesarkan diri Yang layak membanggakan diri hanya Allah SWT Akan tetapi alangkah lemahnya seorang hamba Yang lemah dengan segala kekurangannya Di saat ia melihat kelebihannya Ternyata hal itu mudah membawanya kepada kesombongan dan sungguh sifat sombong adalah sifat yang sangat buruk sifat sombong adalah sifatnya orang yang tidak tahu dirinya sendiri apakah ia tidak menyadari bahawa asalnya adalah sesuatu yang menjijikkan dan nanti pun kalau sudah mati dalam waktu singkat dia akan menjadi bangkai yang menjijikkan dan kemana mana-manapun ia pergi di dalam perutnya dia membawa sesuatu yang menjijikkan bahkan dia adalah orang yang tidak bisa bertahan tiga hari tanpa persentuhan dengan air kecuali baunya pun sudah akan berubah maka tidak pantas kalau ada seorang membanggakan dirinya dan sungguh orang sombong orang sombong dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya orang sombong adalah orang yang tidak kenal Allah sekaligus tidak kenal dirinya Orang sombong adalah yang tidak mengerti hakikat penghambaannya Orang sombong adalah yang tidak mengenal bagaimana ia bertuhan Orang sombong Orang sombong Ini adalah Orang yang tertipu Dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya ia tidak menyadari bahawa semua yang ia dapat ini adalah cuma-cuma dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka sungguh yang namanya sombong itu sangat dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Akan tetapi ternyata penyakit ini sangat digemari oleh manusia Penyakit ini sangat disenangi oleh manusia Bahkan alangkah banyaknya orang tidak menyadari kalau dirinya itu sudah sombong Dan sombong itu Penyakit sombong itu akan menjadikan seseorang susah menerima kebenaran kemudian setelah itu ia akan mudah merendahkan orang lain jika diingatkan dia membantah jika diingatkan dia tidak mudah untuk menerima kalau melihat orang lain selalu akan melihat sisi minus dan dari penyakit sombong inilah nanti akan muncul bermacam-macam benih-benih penyakit hati yang lainnya orang sombong itu akan selalu tidak menginginkan kebaikan dimiliki oleh orang lain karena takut kalau orang itu bahkan mengunggulinya sehingga muncullah kedengkian di dalam hatinya seorang sombong jika bertemu dengan orang yang kurang menghargainya dia akan dendam karena merasa bahwasanya dia tidak dihormatinya maka puncul peny penyakit dendam dan orang sombong akan selalu akan selalu menginginkan orang lain adalah rendah Dengan bermacam-macam cara Termasuk nanti menggunjing orang lain Mengadu domba orang lain dan bermacam-macam Jadi kokok dari sepada kejahatan hati Adalah berangkat dari kesombongan hati Dan inilah yang pertama kali dosa dilakukan oleh hamba Allah Dosa pertama yang dilakukan oleh hamba Allah adalah kesombongan dan ini dilakukan oleh iblis. Jadi sebelum ada orang melakukan dosa, sebelum ada makhluk melakukan dosa, ternyata pertama kali dosa yang dilakukan oleh makhluk Allah adalah sombong. Sombong. Wa'idhul nahlil malaikatis judulia ada mafasa jatuhilah iblis abawas Iblis. Tatkala ada seluruh sujud kepada Adam, padahal ia kenal Allah, tahu perintah Allah itu adalah benar. Ia kenal Allah dan tahu yang memerintah adalah Allah dan perintah Allah pasti benar. Akan nah, tetapi lihat, di, karena di dalam hatinya ada kesombongan, maka ia mengingkari, tidak mau aba, ia enggan, tidak mau untuk bersujud kepada Adam lalu ia menyombongkan dirinya dalam ayat lain disebutkan kenapa alasan iblis menolak untuk sujud kepada Adam Rupanya ia melihat kelebihan yang diberikan oleh Allah Bukan dia yang membuat kelebihan Dia bukan tidak bisa membuat kelebihan Dia tidak bisa membuat kebaikan Akan tetapi Di saat seseorang merasa punya kelebihan Maka yang dilihat hanya kelebihannya Melihat yang lainnya dengan kerendahan Maka lalu Iblis mengatakan ana Khairun Minhu, Aku lebih bagus dari dia Aku lebih bagus daripada Adam Kenapa aku harus sujud dengan Adam Maka istilah Ana ini loh Ana itulah yang menghancurkan manusia-manusia Ana itu dalam bahasa lain ego Aku, aku, aku Nah ini kesombongan Jadi kalau orang senang dengan aku Dikit-dikit aku yang aku Maka ini adalah Kesombongan yang menghancurkan orang tersebut Dan dari situlah nanti akan muncul penyakit yang lainnya Kemudian dosa yang kedua dilakukan oleh makhluk Allah adalah Nah ini anak daripada Kesombongan Yang namanya hasud kisah Qabil Habil adalah contoh di dalam masalah ini karena ia mengiri kenapa dia mendapatkan istri tidak secantik saudaranya maka saat itu pun dia membunuh saudaranya karena ngeri, ngedengki di dalam hatinya dari mana muncul kedengkian karena dia melasa bahasanya saya lebih berhak untuk mendapatkan istri yang cantik itu lagi-lagi balik kepada bab kesombongan dan masih banyak nanti dari penyakit sombong ini nanti akan terus akan berkembang dan berkembang menjadi penyakit-penyakit yang lainnya ada sebab kesombongan itu diantaranya adalah ilmu nasab ilmu nasab harta pangkat Padahal empat-empatnya adalah nikmat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang mempunyai ilmu. Padahal dengan ilmu dia akan bisa mencapai pangkat tinggi luar biasa di hadapan Allah. Tapi karena saat itu tidak di hatinya maka ia akan bisa menjadi sombong karena ilmunya. Nasab adalah karunia dari Allah dan nasab ini tidak bisa dicari, tiba-tiba orang terlahir anaknya si A, anaknya si B diberi oleh Allah dengan nasab yang baik, yang semestinya harus disyukuri akan tapi alangkah banyaknya nasab ini menjadikan seseorang sombong yang ketiga adalah harta harta itu adalah memang ia yang berusaha untuk mencarinya akan tapi siapa yang memberikan tenaga kepadanya dan kecerdasan kepadanya sehingga ia bisa cari duit padahal yang memberi adalah Allah, harta ini juga menjadikan orang bisa sombong kemudian yang keempat adalah pangkat kalau orang mempunyai pangkat juga sama ia akan bisa terjerumus di dalam kesombongan nah Ini, maka lebih parah lagi tidak punya nasab, tidak punya ilmu, tidak punya harta, tidak punya pangkat adalah sombong jadi empat ini memang ada sebab, yang tidak punya sebab sombong ini sudah berlebihan Ilmu tidak punya nasab enggak ada harta enggak punya pangkat enggak ada oh sombongnya luar biasa dan sungguh kasihan manusia yang semacam itu tapi lagi-lagi kata Imam Ghazali rahimahullahu taala penyakit hati yang semacam ini kesombongan ini adalah sangat pelik tanpa disadari seseorang masuk bab kesombongan kesombongan bukan karena orang pakai baju mewah atau di saat berjalan Pundaknya terangkat Bukan Akan tapi kesombongan ini adalah Al-kibru Batarul haqqi Wa gom Seperti disabdakan Nabi Muhammad Sallallahu SAW Sederhana Yang namanya kesombongan itulah Batarul haqqi Batarul haqqi itu adalah menolak kebenaran Kalau diingatkan dalam kesalahan Dia berhelah mencari hujah Mencari-cari pembenar Susah Maka tidak Atau dalam yang kedua adalah gom merendahkan manusia Maka ayo kita bekali hati kita dengan ketawaduan Dengan ciri khas yang paling pertama adalah Jika ada kebenaran sampai di telinga kita Ayo kita hayati dengan hati kita dan kita insyafi Letakkan dulu kesombongan kita Jadi kita membiasakan mendengar kebaikan kalau sudah yang disebut adalah kebaikan, tahan dulu. Kalaupun kita tidak cocok, oh, repot. Saya kalau harus patuh dengan syariat itu susah. Jangan sampai dibantah dulu kebenaran. Itu tanda sombong. Jadi kalau ada kebenaran sampai ke telinga kita, awas hati-hati. Kalau kita masih berhelah untuk mencari-cari pembenar, maka ketahui lah ada bibit kesombongan di hati kita jadi diingatkan oleh seseorang, masih berhelah berhujjah cari pembenar yaitu orang sombong bukan orang berpakaian baju mewah, bukan bukan orang pakai mobil mewah, bukan bukan orang punya rumah megah, bukan itu bukan tanda kesombongan di situ. akan tapi tanda kesombongan nanti akan terlihat jika dia dinasehati kok susah kadang-kadang kalau dinasehati melihat siapa yang nasihati, enggak ini membeda-bedakan orang itu juga enggak benar. Lihatlah kebenaran itu di lihatlah kebenaran yang Anda dengar dan Anda tidak perlu melihat siapa yang mengucapkannya. Itu baru orang benar. Cobalah jika kebenaran itu dipakai, dipakai, di dipakai disampaikan oleh orang yang di pinggir jalan, bagaimana tanggapan Anda dengan jika kebenaran itu diucapkan oleh orang yang ada di mimbar dan namanya masyhur? Kalau masih kita membedakan maka ketahuilah ada kesombongan di hati kita. Sementara orang yang sangat tawadu adalah jika diingatkan oleh siapapun dia akan mendengar. Dan itu contohnya Sayyidina Umar bin Khattab diingatkan oleh rakyatnya dia mendengar. Jadi gak usah pakai level apa inti ini, mau ngingatkan saya, kesombongan akan menghancurkan orang akan menolak kebaikan menolak kebenaran kalau ada orang di dalam hatinya sombong dan itu ciri makanya Imam Ghazali di dalam bab sombong itu sudahlah kalau urusan sombong tidak usah nilai orang anda tidak bisa melihat orang sombong karena sombong itu penyakit di dalam hati tingkah laku boleh, kayaknya si sombong tapi belum tentu hatinya itu adalah sombong maka harus jadi ciri sombong adalah jika orang itu diberi kebaikan ternyata susah menerimanya diberi petua dia masih susah menerimanya Kemudian kalau melihat lain orang lain selalu dengan mata pici. Ah dia bukan level saya, bukan kelas saya. Enggak pantas masa saya berguru dengan dia. Masa saya ngaji dengan dia. Masa saya belajar dari dia. Wah ini musibah. Lihatlah kebenaran dari manapun datangnya terima. Bisa tidak? Kalau belum bisa menerima kebenaran yang datang dari orang lain. Maka ketahuilah hati kita itu masih sombong. Sebab kalau orang sadar insyaf. Kita tidak peduli dari mana datangnya kebenaran. Yang penting itu benar, maka harus aku terima. Biarpun dari mulutnya orang gila. Orang gila ngomong, tapi benar. Kalau urusan dunia, kita biasanya cerdas. Ada orang gila. Suatu ketika kita lagi berjalan di remang-remang malam. Kita tahu orang itu gila, setiap hari gak pakai baju gila. Tiba-tiba... Di keremangan malam kita berjalan. Kita tidak tahu tem di tempat itu bahwa di tempat itu banyak lubang-lubang. Karena tempat itu asing bagi kita, maka kita jalan nyantai saja. Tiba-tiba di saat kita mendekati lubang, orang gila itu kok ngomong, Pak, awas, lubang! Kita ribut dengan gilanya atau kita ngelihat lubangnya? Lihat lubangnya, kalau kita melihat dasar orang gila, ngapain ngingetin saya? Coba eh nah, masuk ke lubang. Jadi kita tidak belum melihat siapa yang mengingatkannya, lihat hakikatnya itu seperti apa. Ini baru orang tawadhu. Kalau kita ngripkotkan ng orang gilang ngingetin aku, ah enggak ah, masuk lubang itu mati itu orang. Jadi begitu. Jadi ternyata kebenaran itu sederhana, tapi subhanallah namanya penyakit sombong itu berat susah. Setan itu berkiprah di situ bagaimana menjadikan orang itu sombong dengan ilmunya. Kalau sudah sombong dengan ilmunya Allah merasa dia adalah Ustadz paling hebat merasa diri adalah orang paling berilmu merasa dia paling mengerti ilmu sehingga seolah-olah fatwanya yang harus paling didengar maka kalau ada orang berbeda lalu dia memusuhinya setelah itu tidak ingin ada orang lain punya pesantren yang sama tidak ingin punya tidak ingin melihat orang lain punya majlis yang sama Pengennya dia saja yang gede di Cerebon Atau dia paling alim di Cerebon Yang lain adalah harus lebih rendah dari saya Ini adalah ciri kesombongan Dan semoga Allah menjaga kita dan para ulama kita semuanya Begitu juga kalau orang punya toko lihat Hakikat seorang muslim itu bunyinya begini La yu'minu ahadukum hatta yuhibbali akhihi ma yuhibbuli napsih tidak sempurna iman seseorang kecuali dia menginginkan orang mukmin yang lain itu mendapatkan kebaikan seperti yang ia dapatkan. Ibu pengin tokonya lancar atau tidak yang punya toko? Benar? Ibu beriman atau tidak? Toko tetangga biar lancar, Bu. Sampai digambarkan hakikat ahli iman itu begini. Kalau sudah kebanyakan orang belanja kepadanya, ngelihat tetangganya, tidak ada yang beli, dia menginginkan, Pak, yang belanja di saya sudah banyak, belilah ke toko sebelah. Hemat tidak begitu? Kalau kita bisa seperti itu, hakikat itu. Hakikat mencintai saudaranya. Bukan seperti sebagian orang, ada orang mau belanja di situ begini. Yes. Ah... Lah itu ada di dalam urusan bisnis semacam itu. Ada orang mau belanja ke orang lain, dilirik, dikedipin, suruh datang ke badannya Allah. Lah ini kedengkian. Dari mana munculnya dengki? Lagi-lagi sombong, tidak ingin orang lain kaya. Penginnya dia paling kaya sak Cirebon. Pengin paling kaya satu Jakarta. Pengin paling kaya satu Bogor. Pengin wah, ini adalah musibah kesombongan dan sungguh ini adalah ilmu yang paling harus kita dahulukan di dalam membenahi kehidupan kita sehingga Imam Ghazali menyebutkan bahwasanya membersihkan hati ini adalah fardu ain yang paling utama dan pertama sebelum fardu ain zahir mempelajari ilmu salat fardu ain mempelajari ilmu puasa fardu ain akan tetapi mempelajari ilmu pembersih hati ini adalah pangkatnya adalah fardu ain sebelum fardu ain yang tadi fardu sangat fardu dan insya Allah mukutimah kita pada pertemuan yang akan datang akan kita alihkan untuk sementara pada lima pertemuan untuk bagaimana kita menata hati kita namanya menata bareng-bareng bu karena maksudnya apa? kita ingin bareng-bareng baik hati karena yang ngomong pun juga masih banyak kejanggalan kejanggalan hatinya belum tertata barangkali adalah berkat para hadirin yang tulus mendengar maka setelah itu hati kami jadi baik berkat hadirin yang rajin berdoa yang lebih sedikit dosanya lebih banyak amalnya lalu diterima oleh Allah menjadikan sebab hati kami baik ya ini maka insya Allah pada pertemuan pertemuan yang akan datang kita akan membahas bermacam-macam penyakit hati dan bagaimana cara kita menghilangkannya Kemudian setelah itu kita coba terus koreksi hati kita hingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang dicintai dan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu insya Allah pertemuan yang akan datang dalam mungkin tidak terlalu banyak. Tiga atau empat atau mungkin lima pertemuan. Kita akan mencoba membahas masalah penyakit hati dan nanti insya Allah akan kita kembalikan mukaddimah kitab. Hikam kita akan kembali kepada fikih seperti pertemuan-pertemuan yang lalu, ada fikih singkat ya Mungkin akan kita kembali kepada bab Tuharoh lagi Karena ada sebagian jamaah yang baru yang mungkin mulai dar sebab berwuduknya, tayamumnya, sholatnya ada yang kurang Maka nanti akan dipenuhi di dalam pertemuan-pertemuan kita yang akan datang Dan barangkali nanti perlu disiapkan dengan catatan kecil eh, Masalah-masalah fikih praktis ya Fikih praktis sholat, fikih praktis wudhu, fikih praktis tayamum, fikih praktis yang lainnya termasuk fikih praktis jenazah Nanti akan kita hadirkan di dalam mukuddimah kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah, hikamnya Ibn Atwa'ilah as sakandari Baik mari kita lanjutkan pembacaan kitab hikmah, kitab hikamnya Ibn Atwa'ilah as sakandari Kita sudah sampai kepada hikmah yang ke. hikmah yang ke 48 Bismillahirrahmanirrahim Al hikmah ath-thaminatu wal arbaun Hikmah yang ke 48 qolal musannib rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharaini amin ila anqal al hikmatu tsaminatu arba'un hikmah yang ke-48 min alamatil mautil al qalbi adamul huzni ala ma fataka minal muafaqati watarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudi zallati min alamatil mautil qalbi tanda matinya hati hati kalau sudah mati ia tidak tersentuh dengan petuah-petuah susah dinasehati Nggak bisa diingatkan kalau hati sudah mati Dan kalaupun ia mendengar melihat dan mendengar kebenaran Maka ia akan berusaha untuk menolaknya karena hati yang mati Seperti halnya manusia yang mati Kalau jasad yang mati namanya manusia yang mati Dia tidak akan bisa diberi suplemen dohir kayak apapun Maka obat tidak bakal, bakal, tidak akan ada manfaatnya apapun yang kita berikan kepada jasad yang sudah mati dari makanan-makanan biarpun itu adalah makanan kesukaannya jadi seperti halnya jasad tidak bisa menerima makanan-makanan yang sifatnya materi karena jasad itu mati maka hati yang mati pun tidak bisa menerima kebaikan-kebaikan dan sungguh mengirikan kalau orang mempunyai hati mati. Akan tapi ada tanda-tandanya agar kita tahu kalau hati kita mati, ayo kita hidupkan kembali. Min alamati mautil qalbi tanda bahwasanya hati itu mati. Min alamati sebagian dari tanda, nanti ada tanda yang lainnya. Sebagian dari tanda bahwa hati itu mati adalah adamul huzni, tidak adanya duka. Tidak adanya duka alam mafataka apa atas apa yang telah terlewatkan olehmu Tidak pernah ada penyesalan, tidak ada pernah ada duka, enggak pernah duka. Enggak pernah susah atas terlewatnya sesuatu minal muwafaqati dari hal-hal kebaikan. Tidak pernah hatinya itu merasa susah di saat ia tidak melakukan kebaikan. Punya kesempatan melakukan kebaikan berlalu begitu saja, dia nyantai saja. Tidak pernah tergerak, tergetar hatinya, tidak pernah terlintas makna penyesalan, maka itu tanda matinya hati. wa tarkun nadami dan meninggalkan penyesalan atau hilangnya penyesalan ala ma fa'altahu atas apa yang engkau lakukan min wujudiz zalati dari kesalahan-kesalahan jadi termasuk tanda hati itu mati melakukan kesalahan ternyata dia pun tidak bisa menghadirkan duka di dalam hatinya tidak bisa menghadirkan penyesalan di dalam hatinya itu tanda bahwa hatinya mati. Mungkin di antara kita pernah, kami kira semua pernah merasa kehilangan uang. Jika uang itu adalah betul-betul anda cintai, karena anda butuh dengan uang itu untuk membayar sekolah anak-anak anda. Atau mungkin untuk berobat ibunda anda atau orang tua anda. Intinya anda punya uang. ya Yang uang itu betul-betul anda butuhkan. Tiba-tiba uang itu hilang. Apa yang ada di hati kita. Penyesalan kan? Susah, gundah. Karena apa? Sesuatu yang anda anggap perlu dan baik hilang. Maka menjadilah anda menyesal. Itu duit 500 ribu Baik Artinya hati kita ini Melek Dengan yang namanya Fulus Tetapi Jujur Pernahkah kita Di saat Kita melihat matahari Tiba-tiba sudah tergelincir Sementara kita belum melakukan sholat duha, nyesel enggak, gedean mana nyeselnya dengan 200-500 ribu yang hilang tadi. Nah, semuanya itu ada martabatnya masing-masing, ada sebagian orang menyesal Allah, itu alamat bahasanya. dia itu hidup hatinya. Tapi nyantai saja masih banyak cara beramal yang baik yang lainnya ya. Biarpun enggak duhaan kan saya masih bisa baktiyah duhur, kopliyah duhur. Ngentengin saja ini biasanya santri itu, Santri kan ilmunya banyak. Menurut santri kan amal baik, pintu kebaikan banyak. Lihat diriyadus solehin banyak turukul khairat kan banyak pintu-pintu kebaikan. Saya enggak sholat duhamah nyantai nanti masih ada pintu yang lainnya. Awas. Masih ada cara berbuat baik yang lainnya, kan tidak ada sholat duha, masih ada bangun malam, nah ini masih ada sholat uh, tasbih masih ada... Wah, ini tanda mati hati, sehingga berharap, terus ingin melakukan kebaikan yang akan datang, yang berlalu, dia tidak pernah menyesal, itu tandanya matinya hati. Maka kita perlu hal-hal yang semacam ini, kita perlu mengetes hati kita, ya dan sungguh penyesalan ini tidak bisa dibuat-buat, tiba-tiba saja Allah berikan di hatinya. Tiba-tiba Allah berikan di hati seseorang Menyesal dan menyesal Allah Sehingga banyak orang yang lebih Mengutamakan kebaikan akhiratnya Dia rela meninggalkan dunianya Ayo ini waktu ini Lagi ramai rame nya ini Orang jualan, orang beli Ntar dulu Saya harus dua rakaat minimal Allahu Akbar Kuat Kayak ini botar kun nadami ala ma fa'alta min wujudi dan tanda hati yang mati yang kedua adalah kalau ia melakukan satu kesalahan tidak pernah merasa dia itu menyesal dan memang itu musibah musibah besar orang melakukan kesalahan tidak pernah menyesali ini tanda kalau hatinya mati jadi ada orang melakukan dosa kecil saja sudah nangis ada. Lagi-lagi ini biasanya juga awas oh, santri. Sampai bahasa guyonannya. Kalau orang baru kenal dengan ulama itu kan hormatnya luar biasa ya. ya? Kalau baru kenal Ustadz A, Ustadz B itu dari jauh saja sudah ini. Kalau sudah sering ketemu gimana ya? Nah. Biasanya adabnya kurang ya. Padahal ya tidak ada masalah karena semakin akrab. Tapi kalau dengan Allah jangan begitu. Semakin banyak ilmunya ngetengin. Ya gampang Allah maha pengampun. Nyantai aja ya. Eh, Salat dosa kecil mah gampang. Air wudu beres. Antara sholat dengan sholat menghabis dosa. Lah ini ilmunya digunakan untuk yang tidak semestinya. Hati-hati. Jadi ilmunya yang seharusnya menyelamatkan dia justru menjurumuskannya. Yaitu ilmu yang tidak manfaat maka ilmu yang manfaat itu menghantarkan orang semakin takut kepada Allah. Jadi kalau sudah orang tidak pernah menyesali atas dosa yang ia lakukan, sudahlah ketahuilah, itu tandanya hartinya mati. Makanya kalau diingatkan orang tidak bisa nerima, pasti mencari-cari ya yang lainnya. Nah, mungkin ada ustadz lain yang membolehkan ya, cari keliling ke sana kemari, mencari ustadz yang bisa membolehkan. Ternyata benar. Ustad Syaitan yang mengalah-alahkannya, ha, ketemu Ustaz Syaitan jadi oh halal halal halal kan begitu, jadi pengen dia cari pembenar. Ini adalah adalah bahan koreksi kita dari Imam Imam Ibn atau ilahsa kan bahan koreksi untuk kita bahasanya bagaimana di saat kita ketinggalan sebuah kebaikan. Barangkali hanya sekedar solat jamaah saja yang tertinggal, itu ada sebagian orang tu terenyuhnya luar biasa dan terenyuh gak usah dibuat-buat gak usah di depan orang katakan ya Allah aku nyesel gak penting tuh kalau masalah action nyesel mah bisa saja orang pura-pura nyesel nah. tapi hakikat yang ada di hati kita karena ini urusannya hati bener gak kita terenyuh Allah sehingga dianjurkan kalau anda ketinggalan segala kebaikan di kodok apapun itu kodok itu untuk mendidik hawa nafsu kita untuk tidak biasa meninggalkan ini agar merasa dia itu menyesal jadi kodok, jangan bentuk dan pengkodok itu bentuk dari penyesalan misalnya sudah kebablasan gak sholat duha kerjakan 4 rakaat setelah zuhur sebagai ganti bahwasanya agar saya tidak biasa meninggalkan duha itu semua kebaikan kalau anda tinggal maka dikodok nah ini tanda bahwasanya ada rasa duka kalau dia itu tidak melakukan kebaikan kalau nyantai saja gak ada orang, Masya Allah, ya Allah, jadi yang ke, ke, ke rumah kemarin tuh orang yang fakir bener sakit, ya Allah, lupa saya gak sempat bantu, eh benernya nyeselnya nih, bener saya nyesel, kalau gak saya bantu, dia datang ke rumah nangis-nangis, saya gak tahu kalau dia orang melarat bener, tak taunya apa, anaknya di rumah sakit, suaminya di rumah sakit, ya Allah, saya nyesel gak bantu, eh jangan nyesel dok, buktikan, kodok, ganti tuh, cari orang fakir, orang sakit, yang lainnya, kasih duit tuh. Nah ini tanda bahwasanya dia tidak ingin ketinggalan dari kebaikan tersebut. Makanya di antara cara kita berbuat baik, misalnya kita itu, ada seorang pengemis datang ke rumah kita, dia meminta-minta kepada kita, dan kelihatannya pengemis ini perlu dididik. Agar ia, itu tidak menjadi pengemis. Kemudian anda didik dengan nasihat ya jangan nasehati tok ya, kasihlah setelah nasihat atau paling tidak kalau anda tidak bisa memberi dia maka keluarkan duit berikan kepada yang lainnya kenapa kamu tidak memberi dia? saya curiga jangan-jangan dia itu pemabuk misalnya baik jangan dikasih karena anda menduga dia adalah pemabuk tapi jangan tidak keluarkan duit, keluarkan 5 ribu, kasihkan ke yang lainnya asal yang penting jangan sampai kebaikan itu berlalu pokoknya jangan membiasakan kita itu pakai khutjah agar kita tidak beramal baik sebab setan luar biasa, awas lo ya sekarang banyak pengemis, klub pengemis, itu adalah ada bosnya, ada ininya, sehingga gak pernah nyumbang setiap orang-orang, ah ini paling grup itu ya, ini paling grup ini ya, ini adalah pengemis pura-pura ya, ini paling, ah selama ini gak pernah bersedekah, gak pernah berbuat baik, rugi, kalau memang anda pengen menolak, karena memang ada kecurigaan, tapi anda jangan tidak infak, saya tidak mau ngasih dia, karena apa? saya curiga tapi saya harus mengeluarkan tetangga saya belakang rumah akan saya kasih ah, ini baru benar tapi kalau sama sekali itu pasti bohong Enggak pernah nyesal itu ya sama sekali enggak. Enggak ngasih Enggak. gak jadi anda boleh tidak mengasih misalnya karena anda curiga orang itu tidak bisa dikasih karena mungkin akhlaknya tidak baik atau pernah ketahuan dia mabuk atau apa Enggak. saya gak mau ngasih tapi jangan-jangan dia benar butuh Maka setelah itu kita memberi kepada orang lain Nah ini Di dalam memberi kepada orang Harus dengan ada niat baik Bahwasannya kita ingin mencari kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu SWT Nah ini Kalau ada orang Sudah Bisa Merasa menyesal secara benar di saat ia, ketinggalan akan sebuah kebaikan, maka bisa dibuktikan bahwasanya dia paling gemar melakukan kebaikan. Pasti itu. Pasti, jadi ada orang memang gemar melakukan kebaikan. Itu pasti karena setiap ketinggalan dia adalah menyesal. Ya Allah, tadi saya tidak tuhaan. Ya Allah, semalam saya tidak bangun malam. Ada sebagian orang itu tidak bangun malam itu bingungnya kayak kehilangan apa. Tapi tidak boleh pura-pura, pura-pura itu riak ya. Ya Allah, semalam saya tidak bangun malam padahal sudah saya istiqomah 10 tahun. Ngapain cerita 10 tahun? Ha? Sudahlah biar saya. Ini adalah... Jangan sampai kita membersihkan penyakit hati yang satu masuk penyakit hati yang lainnya. InsyaAllah kita masuk pada silsilah yang akan datang. Ini adalah mengoreksi, mengontrol diri kita. Dan memang subhanallah kadang-kadang kita menyesal, kadang-kadang tidak. Itulah hati kita. Akan tapi bagaimana kita terus menyesal di saat kita ketinggalan kebaikan. Kemudian di saat kita melakukan dosa. Ada lagi tadi kita singgung kesombongan ini. Orang melakukan dosa. Rupanya tidak pernah menyesali dengan dosa tersebut. Wah hati yang mati. Dan kenapa dia tidak menyesali dosa tersebut? Kenapa seseorang melakukan satu kemaksiatan Lalu dia tidak menyesali akan kemaksiatan tersebut Jawabnya sederhana Hatinya mati nah, Ini jawabnya karena hatinya sudah mati Kalau sudah hati mati susah menerima kebaikan Ini Hatinya mati Terus bagaimana ini agar hatinya itu tidak mati Dan bisa hidup kembali Dilatih Dengan ilmu Jadi ada sebagian orang tidak menyesali dosa-dosa, itu memang jelas hatinya mati. Tapi kenapa hatinya itu mati? Pertama mungkin karena kebodohan. Satu. Yang kedua, karena tidak ada insaf di dalam hatinya. Tidak pernah merenungi. Kalau bodoh, lihat. Jadi orang melakukan kemaksiatan nyantai. Nyesal atau tidak? Tidak nyesal, karena tidak tahu toh kalau itu kemaksiatan dan ini kebanyakan orang kita adalah awam-awam kita kita ini orang awam banyak di antara kita itu melakukan kemaksiatan karena dia tidak tahu kalau itu maksiat kenapa tidak tahu? karena tidak punya ilmu sama hal ini hatinya mati, mati dari kebenaran, gak bisa jadi ada kebodohan, yang kedua karena tidak ada keinsyafan jadi insyaf ini mahal Ilmu tidak mengantarkan orang kepada kemuliaan. Mohon direnungi. Di, uh, di ilmu tidak jaminan dengan ilmu orang itu selamat dan benar kalau tidak dibarengi dengan hidayah dan keinsafan di dalam hatinya. Keinsafan hati itu hidayah dari Allah. Manis dadah ilman dalam jasad huda dalam jasad minallah ilah bokda. Kalau ada orang tambah ilmunya, tapi insafnya tidak tambah, hidayahnya tidak tambah, bukan tambah baik tu? Tambah jauh dari Allah Subhanahu Wataala. Semakin pintar beraction dia. Karena orang cerdas. Orang cerdas paling pandai beraction. Semoga Allah menjaga kita agar kita semua bukan orang yang action kepada manusia saja. Kita ingin action di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin berperan, melakukan ibadah di hadapan Allah bukan di depan manusia. Tapi kalau orang cerdas kata Imam Bozali waktu mengatakan bab orang cerdas itu bisa hebat menampakkan keikhlasan di depan manusia paling pintar. Dengan gaya ketawadukannya Wah ternyata tawaduknya seseorang bisa jadi suatu kesombongan Kalau ngomong begini Masya Allah Tidak pernah mengangkat kepalanya Subhanallah Hebat Ngerunduk mukanya Kalau ngomong matanya selalu menghadap ke bawah Gerakan tangannya tidak banyak bergerak Diam di depan orang Tawaduk atau tidak Lahirnya tawaduk Tapi belum tentu hatinya kata Imam Ghazali bisa saja dia melakukan seperti itu, hanya ingin dibilang oleh yang lainnya, akulah orang yang paling tawaduk, contohlah saya, hmm, kan? Eh, jadi paling sombong dengan bentuk tawaduknya itu, kan luar biasa ya, tawaduk ternyata ingin dikatakan paling tawaduk jadi sombong, nah repot memang kata Imam Boazali, penyakit hati ini hati-hati pelik kalau ngomong mau begini, jalannya mau begini ternyata paling sombong sampai merendahin orang lain coba seperti saya, ini santri gombal nih jamaah gak tahu diri, coba sama kianya begitu kayak saya, loh merendahin orang lain sudah sombong tuh jadi memang penyakit hati ini pelik sehingga Ibn Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam jilid yang ketiga dalam kitab Ihya'ul Umuddin tuh hampir semuanya beliau berbicara tentang bagaimana orang membersihkan hati dan itulah tempat pandangnya Allah Allah hanya akan melihat hati kita Maka ayo kita perhatikan hati kita Dan adanya duka tadi hanya di hati Penyesalan atas kebaikan yang tidak dilakukan ada di hati Dan penyesalan di saat ia melakukan kesalahan itu ada di hati Bukan hanya basa basi Orang bisa saja menangis, menangis dengan terai air mata Tapi belum tentu itu dibarengi dengan hatinya Sebab menangis pun bisa dibuat-buat Orang bisa sombong dengan menangis kalau bahasa orang kita air mata buaya, ya itu ada orang bisa menangis. Ternyata bukan tangis yang sesungguhnya. Maka dikatakan oleh Imam oleh Rasulullah Rasulullah pernah mengingatkan suatu ketika ada orang menangis di depan manusia. Dijawab oleh Rasulullah, naam idhka fi beitika. Lakukan itu jika kamu di rumahmu. Tidak ada masalah orang menangis di depan orang tapi tangismu itu dusta jika kamu bisa nangis di depan orang waktu sendiri enggak bisa nangis coba kalau di depan orang mah bisa nangis hu, hu hu tapi waktu sholat sendiri di kamar yang sempit enggak bisa nangis bohong tangisnya yang kemarin sebab kalau dia sendiri mestinya lebih banyak menangis karena apa waktu itu sangat saat mengadu kepada Allah secara serius dan ini perlu jadi yang kedua tadi menyesal kita itu bukan menyesal dengan basa-basi jadi tinggallah kalimat basa-basi Ya, dan tinggalkan cara berbasa-basi dengan manusia ini di dalam masalah tobat, di dalam masalah menyesali kita semua perlu koreksi. Yuk kita pulang ke tempat masing-masing. Gerak hati kita ini ketinggalan. Sholat jamaah, apalagi sholat fardu bisa nangis. Sehingga ada sebagian salafus saileh kalau dia melakukan tidak melakukan kebaikan yang sudah dirutini, tidak saja di kodok itu plus dia harus membayar. Ada salah saleh misalnya punya kebiasaan sholat duha, dia sering melakukan sholat duha dia keputus Allah. Di nanti di kodo itu duha plus karena saya telah meninggalkan kebaikan yang aku rutini, maka saat ini aku harus membayar seperti ini. Dah hawa nafsu ini, biar nanti ke depan tidak mau meninggalkan lagi. Dan cobalah kita dikit dikit lah niru kayak begini, yang lupa bangun malam lima ribu besok bangun malam tidak kira kira. Bangun malam gak usah 550 ribu, gak apa-apa, dilatih seperti ini, gak bisa 50 ribu, 10 ribu, kalau saya tidak bangun malam saya bayar, kalau saya tidak bangun malam saya bayar, kalau saya tidak bangun malam saya bayar, Allah, ini terpacu hati ini, sehingga esok hari kita akan mudah melakukan kebaikan, maka ini harus kita pacu, ini melatih hati kita agar di saat kita tidak melakukan kebaikan ada hati ternyuh. Dan kalau melakukan kemaksiatan di samping tobat kita harus tambal dengan melakukan kebaikan. Wa addi'il hasanata as-sayi'ata Kalau Nabi Muhammad menyuruh kepada kita, kalau kita melakukan satu kebaikan, kejelekan, ingin segera diampuni oleh Allah, tidak cukup dengan istighfar astaghfirullahaladzim lakukan kebaikan untuk menutup itu semuanya berat memang tapi perlu latihan ini mata nikmat dari Allah kalau seandainya orang mau mengontrol anggota tubuh kita dengan serius kapan dia di pinggir jalan kok jelalatan lirik sana lirik sini langsung saja bayar wah aman tuh sedikit kemaksiatan langsung dia tambal dengan kebaikan, maka itu sehingga ada benar-benar para kekasih Allah itu kalau namanya manusia itu tidak ada yang tidak berdosa, kecuali Nabi akan tetapi ismah, kemaksuman jadi Nabi itu maksum tidak pernah berdosa dan manusia selain Nabi itu diberi oleh Allah hawa nafsu yang kemudian ia bisa berdosa akan tetapi nanti dengan taubatnya dia itu, bisa dia menanti punya derajat tinggi, mendekati kenabian, bukan jadi nabi, untuk bisa menyusul. Jadi ada namanya taubat. Dan yang namanya taubat ini akan dimiliki hanya oleh manusia, malaikat tidak bisa. Malah kan tidak ada istilah taubat, karena malaikat tidak pernah mendapatkan, tidak pernah melakukan dosa. Jadi, Inna Allah yuhibbut tawabina, wa yuhibbul mutata, Inna Allah yuhibbut tawabin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat Jadi orang yang bertobat Dicintai oleh Allah Ini sebetulnya hanya diberikan kepada manusia Yang memang mereka itu tidak maksum Maksum itu tidak Dijaga oleh Allah dari dosa Tapi dia bisa melakukan dosa Tapi ternyata Dengan dosa ini Allah juga ingin mengangkat derajatnya Maka akan dibedakan Aku beri dia Hawa nafsu sehingga ia melakukan dosa Tapi aku maha mengasihi. Dengan dosa yang ia lakukan, aku beri di hadapannya tobat kalau dia mau. Maka ada dua jalan di sini. Kalau tidak mau tobat, kebablasan dia. Kalau tidak mau tobat terus di dalam murka Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tobat at-taibuminadzam bi kamanladzambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa, lo kan? Derajatnya sama seperti orang yang tidak berdosa. Tapi menyesal dengan benar, cara bertobat yang benar, bagaimana menyesal yang benar. Tobat itu dengan sesungguh-sungguhnya tobat. Dan tidak ada tobat kecuali dibarengi dengan penyesalan. Dan tidak pernah orang bisa menyesal kecuali orang itu merenungi kalau itu salah. Dan tidak akan orang itu merenungi kalau itu salah kecuali dia mengerti ilmu kalau itu salah. Makanya perlu kita senantiasa belajar agar tahu ini adalah kesalahan setelah itu kita renungi bahwasanya kesalahan membawa meruka Allah setelah itu akan timbul penyesalan dan setelah menyesal nanti akan timbul permohonan maaf kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada serta-merta orang tobat tanpa didahului penyesalan maka ini an-nadam wa nadami kalau sudah tidak pernah menyesal atas kesalahannya tanda hatinya mati. Kalau sudah hatinya mati akibatnya nanti. Ha, kalau sudah hatinya mati akibatnya adalah tidak bisa menerima kebenaran, susah. Sehingga hati itu seperti disabdakan oleh Nabi Muhammad turoddu alqalubi fitnatun kalhasiri audan uda. Jadi hati ini akan kena fitnah Fitnah hati itu kekotoran penyakitnya, seperti tiker, satu lembar anyaman demi satu lembar anyaman sampai hati itu nanti tertutup. Jadi gelapnya hati itu bukan serta-merta, hati itu gelap. Akan Tetapi karena orang yang punya hati itu pertama ngentengin matanya jelalatan satu, besok ngomong seenaknya, besok denger yang gak karu-karuan, lalu besok melakukan kemaksiatan bertahap tuh. Bahkan hampir tidak ada orang yang melakukan kemaksiatan langsung spontan gede. Yang melakukan sinah pasti hanya adalah sering di SMS-an atau ngobrol dahulu. Yang mencuri, pasti ada mukaddimah sebelumnya, gak ada orang langsung mencuri gede, tidak pernah mencuri yang kecil. Jadi berangkat dari dosa yang kecil ini loh, orang itu akan menjadi gede melakukan dosa yang gede, maka dari itu tidak ada alasan bagi ahli iman untuk mengentengkan dosa kecil. Lagi-lagi ini bahasanya santri. Bedakan antara dosa kecil, dosa gede. Kalau dosa kecil seina tidak. Tidak ada dosa kecil yang tidak pernah disesali. Dan tidak ada dosa gede asalkan dia menyesal Allah, kemurahan Allah Subhanahu wa taala ya. Semua kita pernah kepleset, ya. yang berbicara pernah kepleset, anda yang mendengar pernah kepleset akan tapi ada pintu tobat. Inna allahiyahibu tawabina Untuk mendapatkan kelar mahbubiyah, kelar kecintaan dari Allah adalah di saat seorang hamba berdosa, lalu ia kemudian melakukan tobat maka dari itu ayo wujudkan bahasanya, buktikan bahasanya hati kita masih hidup dengan memperbanyak permohonan ampun kepada Allah menyesali atas kesalahan yang pernah kita lakukan sekali lagi ayo koreksi dua di saat kita meninggalkan kebaikan apa yang ada di hati kita ingin kita kejar atau tidak kebaikan yang maknawi pahala jangan sampai kita itu hanya cerdas urusan dunia ngejar target saya sejak bulan ini jual satu truk. Bulan depan harus dua truk. Tidak tahu dua truk apa. Misal. Hebat. Sementara dalam urusan kebaikan harus ngejar target juga ini. Hari ini aku bisa berbuat baik semacam ini. Nanti bulan depan saya harus lebih banyak lagi. Ini yang pertama. Coba dikorek-korek hati kita. Kalau kita meninggalkan satu kebaikan. Ada sedikit ada rasa duka atau tidak. Kepikiran atau tidak. Yang kedua adalah di saat kita melakukan satu kemaksiatan kita-kita kita mudah nyerah kepada Allah, mudah minta maaf atau malah kita pakai ustad itu aja juga begitu, eh ustad itu juga begitu kenapa kita melakukan kesalahan kok bawa bawa orang, coba sesali, saya nyesal, saya melakukan kesalahan selesai ini adalah orang yang hatinya hidup, semoga hati kita ini adalah benar-benar hidup sehingga benar-benar rindu untuk melakukan kebaikan dan di saat kita meninggalkan kebaikan yang ada di hati kita adalah penyesalan dan kemudian di saat kita melakukan satu kemaksiatan segera hadir di hati kita rasa sesal tersebut sehingga mudah kita untuk bertobat kembali kepada Allah dan sungguh tak ibu minadzambi kamenadzambalah la orang yang bertobat dari dosa itu adalah akan uh, diampuni oleh Allah seperti orang yang tidak pernah berdosa dan juga ingat bahasanya pintu kebaikan akan dibuka oleh Allah asalkan orang itu tidak sombong dan orang itu mau tobat ya kalau sudah orang melakukan tobat akan dibukakan adalah pintu kebaikan dari Allah subhanahu wataala bahkan dikatakan oleh Imam Al Hadad rahimahutaaala dan juga Ali Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidinya kalau Imam Hadad di dalam kitab Ahadab Sulukil Murid langkah pertama bagi orang yang ingin menjadi kekasih Allah adalah taubat sebelum yang lainnya apa artinya dengan ribuan rokaat yang dilakukan oleh orang yang belum bisa taubat mau apa kalau ada orang tidak punya pahala banyak tapi tidak punya dosa selamat masuk surga tapi kalau orang pahalanya banyak kayak apapun ada dosa masuk neraka dulu ini tobat ini paling utama yuk kita semua menyesali dan saling mendoakan yuk diantara kita agar kita benar-benar bisa mentobat. Kadang-kadang subhanallah ada satu kemaksiatan yang kita tahu kalau itu maksiat. Mungkin masing-masing punya pengalaman. Ada satu kemaksiatan yang tahu kita itu kalau itu maksiat. Tapi kita susah meninggalkannya. Bahkan mungkin di saat kita melakukan kemaksiatan tersebut kita sadar kalau itu maksiat. Allah. Ini ini lebih parah lagi daripada orang yang melakukan dosa lalu tidak nyesel tadi ini. Kalau ada orang melakukan dosa tidak menyesal, mungkin waktu melakukan ada sedikit kelalaian. Ini ingat sadar bahwasanya itu dosa, tapi kenapa kita masih melakukannya? Itulah Perkembangan daripada hati yang mati ya, sampai derajat seperti itu melakukan kemaksiatan dan ada di antara kita yang semacam itu maka ayo minta kepada Allah agar Allah membantu kita untuk taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'alam bishowab. <tik> Jajong Mulos danal Jazza. Terima kasih pada semua kumpulan yaya dan selanjutnya kami persilakan kepada jamaah untuk memberi pertanyaan. bapak P Tiga, Dewi P Tiga. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Buya yang saya hormati Saya mempunyai tugas Buya Mengurus diantaranya pegawai Kebetulan Ada suami istri Yang mau cerai Bagaimana caranya untuk mendamaikan suami istri itu Supaya tidak cerai Selama tiga bulan suami, suami istri itu misah, berpisah Punya anak dua Karena, Menurut istrinya suaminya itu tidak bertanggung jawab Sehingga tidak ada kecocokan Dan ini masih dalam proses Mungkin akhir-akhirnya nanti di, di KUA Bagaimana yang kedua Bagaimana kalau tidak bisa mendamaikan suami istri itu Apakah berdosa barangkali itu terima kasih mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Bu Yahya -Yah yang saya hormati saya mau bertanya tentang bagaimana hukumnya kalau seorang murid memilih-milih gurunya Setiap memilih contoh, saya tidak senang, saya tidak senang dengan guru ini karena cara menyampaikannya sombong atau cara menyampaikan terlalu galak. E, jadi memilih-milih itu apakah itu termasuk murid yang sombong, gitu. Dan kedua, saya bekerja di bidang jasa. Bagaimana hukumnya kalau kita menerima lebihan dari jasa itu, seandainya biasa itu eh, 20 ribu, terus si pemberi itu si orang yang servis itu memberikan 30 ribu, apakah yang yang terbaik, apakah kita terima atau kita kembalikan lagi, terima kasih itu saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mau bertanya tentang dua pertanyaan. Yang pertama tentang masalah zakat. Kewa itu yang punya utang itu apa sih orang miskin atau seluruh yang punya utang? Ya. Apa sih seperti? Jep. Kemana? Orang yang punya utang itu apa sih harus pakai miskin atau seluruh orang yang punya utang? Itu harus pakai? Zakat. Harus pakai miskin atau bukan? Masalah kau Iya ya, masalah utang terus-terusan. Kalimatnya jelas. Apa sih ini harus orang miskin atau seluruh oh, orang apa, yang punya utang? Orang miskin utang? ya baik. Ya. Terus yang kedua masalah sukurannya rentenir. Ini makanannya halal atau bukan? Karena di daerah saya itu kalau ada rentenir yang sukuran orangnya itu pada ragu-ragu untuk memakannya. Dan di saya di dari saya itu sudah ada 13 rumah yang dibeli oleh rentenir. Kalo sukuaran itu orang itu banyak yang ngeragu untuk memakan makanan tersebut ini hukumnya makanannya haram atau bukan? Ada jawabannya? Saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya saya mau menanyakan Kalau misalnya kita dihina Atau direndahkan Kita memela diri Apakah itu termasuk sombong Terima kasih Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim memang namanya sulh wassulhu khair sebaik-baik tugas seorang hamba di antara hamba-hamba yang lainnya adalah jadi ju, juru damai pahalanya besar sehingga boleh kita melakukan satu kebohongan jika untuk mempertemukan dua orang yang bermusuhan Misalnya tidak titip salam kita bilang dia titip salam. Tapi untuk kebaikan bukan jadi macomblang itu musibah ada uqubah, itu awalah mengantarkan kepada perzinahan itu. Tahu macomblang ya bahasa sini atau kalau bahasa Jawa Timur apa ya? pokoknya kalau itu menjumur, itu mempertemukan syahwat, bukan misalnya ada dua sahabat, seorang laki-laki ini dengan laki-laki ini bermusuhan karena salah faham maka kemudian kita mencoba untuk mempertemukan keduanya, ini adalah suatu kemuliaan tapi kalau ada dua orang yang mempertemukan dua orang lawan jenis untuk mengarah ke syahwat dia menanam saham, kalau orang itu melakukan zina dapat terus itu orang hati-hati Maka tidak usah jadi macam macamlah, tidak usah nyampaikan salam-salam si as si be, laki perempuan yang membahayakan tuh, Tidak usah, bahkan mengapain salam-salam, itu aja langsung. Ini musibah, salam itu adalah doa, jangan dibuat main-main. Kalau orang pernah main-main dengan doanya Rasulullah, maka salam itu tidak akan ada artinya untuk dia. Maka dia tidak akan mendapatkan keselamatan. Salam itu adalah doa. Assalamualaikum, maksudnya doa kepada Allah untuk semoga Allah memberikan keselamatan. Tapi dibikin main-main untuk syahwat dan hawa nafsu. Makanya laki-laki tiba-tiba datang, "Assalamualaikum, Neng." "Assalamualaikum, hati, -hati. Ini salam benar apa salam ngece? atau salam menggoda. Kalau salam menggoda tidak bakal ditolong oleh Allah. Enggak selamat tuh orang. Lihat itu, tidak di dunia, tidak di akhirat. Karena main-main doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallama. Baik, ini mengerikan. Tapi kalau suluh mendamaikan dua orang berselisih bagus. Termasuk di dalamnya adalah suami istri. Tapi jangan menjadi pahlawan seolah-olah lebih bagus dari Rasulullah. Rasulullah itu juga perus, pernah berusaha mendamaikan antara Sayyidina Z dengan Zainab. Sayyidah Zainab adalah kerabatnya Rasulullah, Z adalah orang dekatnya Rasulullah. Dua-duanya adalah orang baik, Z-nya adalah orang yang soleh, zainab adalah orang yang salehah. Setelah dinikahkan oleh Rasulullah keduanya itu ternyata tidak ada kecocokan. Lihat yang baik dengan yang baik pun ternyata belum tentu cocok, jadi masalah cocok tidak cocok, ini adalah judul dari Allah subhanahu wa ta'ala maka di saat kita menemukan dua pasangan yang berselisih nah, artinya saat itu kita punya kewajiban memang untuk mendamaikan dua orang sesuai dengan kemampuan kita yang pertama, kedua adalah dengan cara yang benar kalau cara kita salah malah berberang nanti bahkan ada dua perselisihan ternyata tidak boleh bertemu lagi Misalnya sudah terjadi talak tiga, mau didamaikan bagaimana? Suruh menikah dulu harus. Kemudian juga banyak hal yang harus dicermati di saat ada dua orang berselisih. Anda tidak boleh mendengar dari sebelah pihak. Semua orang itu cenderung membela akunya dari itu. Maka biasanya berbeda laporan dari si A istri kadang-kadang beda dengan laporan suami. Jadi perlu hal-hal sama-sama itu dicermati, dididukkan, jangan sampai kita dolim. Karena bisa saja seorang suami adalah sangat dolim kepada istri, lalu anda berusaha untuk mempertemukannya, ketemu lagi dolim lagi, dolim lagi. Maka tugas kita menasihati yang dolim. Kalau ingin menolong seseorang, tolonglah yang berbuat dolim dahulu sebelum yang didolimi. Uncurid dolim thummal madlum. ya. Kalau pengen nolong orang, yang satu didolimi, yang satu mendolimi, tolonglah yang mendolimi dulu. Sebab kalau yang didolimi mati masuk turga, tapi kalau yang dolim, kalau mati masuk neraka. Nah, jadi kalau ada suami istri semacam itu, Anda punya tugas, tapi harus dicermati dengan cara yang benar. Pokoknya jangan menjadi pahlawan lebih bagus dari Rasulullah, nggak akan bisa. Bisa saja gagal. Jadi kalau anda sudah berusaha kok gagal anda tidak berdosa, tapi seperti apa caranya saya mempertemukan, anda harus tahu permasalahannya dahulu. Jadi tidak semerta merta makanya termasuk KUA apa urusan kantor agama, itu kalau melihat dua orang berselisih tidak serta-merta langsung disah nasihati untuk kembali. Tapi harus dicermati seperti apa, jangan-jangan memang sudah sewaktunya waktu dipisah dari dulu, jadi tidak seharusnya dipertemukan, tidak, siapa yang mengatakan semacam itu mungkin dua-duanya sudah pernah membuka aibnya di depan umat hmm. ini kalau didekatkan gak bisa ketemu kamu pernah zina dengan si ani. Kamu juga nih, eh, di depan orang nih. Bagaimana bisa dipertemukan ini? sak kampung sudah tahu semuanya. Nah, ini kelihatannya harus di, di setting baru ini. Bagaimana dia hidup di masyarakat yang baru? Dibisahkan, kemudian dia di, dididik. Semoga lidahnya tetap bisa terjaga tanpa harus bicarakan kecelakaan pasangannya. Jadi banyak hal-hal yang semacam ini. Tapi intinya tetap harus kita pertemukan dua orang yang berselisih dan ini tugas besar khususnya suami istri. Tapi tidak tidak serta-merta seperti itu, tapi dilihat permasalahannya. Itu yang paling pertama, jangan-jangan kita malah menjurubuskan orang dalam kehinaan. Jadi cermati dahulu, setelah kita dengar permasalahannya seperti apa, baru nanti. Kadang-kadang tidak boleh kita sama-sama ngomong di depannya. Kalau kadang-kadang kita, kalau ngomong di depan berdua, pasti ngomong kamu sih, nah nunjuk. Jadi satu-satu, ada apa sih permasalahannya, kalau ternyata permasalahannya suami suka mukul dan sebagainya, ya dinasihati kenapa harus memukul lalu nanti berbisik kepada istri, kenapa kamu tidak kembali lagi saya takut dipukul. baik kalau seandainya kembali berjanji tidak mukul lagi gimana dia ya kalau benar ya sudah, dengan, dengan sumpah dengan catatan atau apa, jadi kita harus betul-betul uh, memperhatikan dua belah pihak tidak hanya memihak kepada sebelah huh. khususnya kaum wanita ini sering terdolimi dalam hal ini Wanita kan gak bisa komunikasi langsung dengan kita kan. Biasanya. Yang paling mudah laki-laki. Padahal istrinya suka dipukuli, dihina, diini ini. Karena istrinya gak bisa komunikasi ke kita. Eh suaminya ngomong kesana kemari. Saya punya istri begini, kurang ajar sana ini ah. Padahal istrinya punya cerita juga beda. Saya sering dipukuli, di begini. Lihat, ini gak seimbang. Sehingga kita bisa membela suami tanpa tahu hakikat sang istri. Atau sebaliknya wanita punya hobi curhat, dikit-dikit ngomongin suaminya melulu ah ternyata suaminya yang baik bukan dia yang jelek ini ternyata harus benar-benar dicermati tapi intinya ini adalah harus cuman karena ini adalah sifatnya umum kita tidak bisa merinci lebih jauh barangkali kalau nanti sudah masuk dalam pembahasannya apa sih permasalahannya? kalau urusan keuangan bisa dididik agar dia kona'ah kalau urusan misalnya eh, apa ego Pasangan emosi mudah marah diajari untuk bagaimana menghindar untuk menyentuh bagai apa wilayah-wilayah yang sensitif yang menjadikan suami marah tersebut. Kemudian banyak jadi harus kita cermati nah, karena apa Anda waktu itu menjadi dokter kalau menjadi dokter Anda tidak cermat salah obat nanti kata guru kami Habibullah Baharun kalau tidak mampu katakan tidak mampu bawa ke orang yang lebih mampu maka kamu selamat sebab kalau kamu tidak bisa mengobati, lalu kamu mengobati, bisa salah obat tambah mati itu nanti, kan begitu dan pertanyaan yang disampaikan, semoga itu termasuk pengkeinsafan, khawatir tidak mampu, lalu bertanya jadi nanti harus kita tanya lagi, seperti apa permasalahannya, baik itu adalah masalah suami istri kemudian kalau sudah tidak mampu mempertemukan keduanya maka anda tidak dosa, kalau sudah dengan cara yang benar, ya sudah Barangkali perpisahan untuk mereka berdua adalah lebih bagus ya. Iya tafarraqqa. Kalau seandainya ada dua orang berpisah, yuhnilah kullan min saatihi. Allah akan berikan kecukupan masing-masing insyaallah. Jadi perceraian kadang-kadang membuka menutup pintu kedzaliman, membuka segala pintu kebaikan bisa. Tapi jangan dikit-dikit cerai karena cerai tanpa sebab adalah hina. Tapi kalau perceraian ada sebabnya maka itu adalah diperkenankan suami dolim suami fasik nggak sholat suami mabuk suami nggak puasa ramadan suami mukul ini ini per minta cerai perempuan kayak begitu dan kita tidak memang uh, sabar boleh seorang istri dipukul suami sabar nggak kasih nafkah sabar dia mulia tapi nggak seimbang dia ahli sorga suaminya ahli neraka sian tu makanya ini ada sebagian wanita dipukulin di ini. Dia membaik insyaallah. Tapi masa seperti itu? Kasihan dong hidup tidak seperti itu. Dan nanti efeknya banyak. Anaknya bisa tidak menghormati orang tuanya, anaknya jadi pendem-pendam, anaknya trauma, anaknya macam-macam. Akhirnya hidup di rumah tangganya tidak enak, maka hal itu harus juga dicermati. Baik, bukan berarti ini didik orang harus sabar-sabar sabar, melulu ya. Akan tapi benar-benar juga penting. Sabar tapi tidak membangun kebaikan di rumah tangga juga tidak ada perlunya. Jadilah ibu yang sabar. Ada suami kamu harus sabar pak. Masya Allah. Suami suruh sabar istrinya itu sudah kurang ajar. Dikit-dikit punya utang suaminya suruh bayari suka menfitnah sholat. Enggak sabar apanya. Malah sabarnya ini maksiat membiarkan istrinya kayak begitu nih. Dididik yang tegas jadi suami. Nah ini. Jadi tidak seperti itu, sabar itu. Ah, ada orang mencintai seorang ustadz, membeda-bedakan ustadz. Kalau membedakan sampai merendahkan hukumnya tidak diperkenankan. Tetapi kalau kita mencintai ustadz yang satu melebihi dari yang lainnya itu wajar. Sebab masalah kecintaan bukan anda yang ngatur, itu pemberian dari Allah. Mungkin anda mencintai satu ustadz melebihi dari yang lainnya, maka itu wajar. Tapi jangan sampai keluar ke lidah lalu berkata, aku hanya cinta ke ustadz ini, yang lain tidak, itu hukumnya tidak boleh. Jadi cinta kepada para ustadz, para guru adalah wajar. Semua wajiban, tapi kalau mencintai satu melebihi dari yang lainnya, itu adalah wajar. Dikatakan oleh Rasulullah, disabdakan oleh Nabi, waktu beliau membagi hari-hari kepada istrinya hada qasmi fima amlik, falatalumni fima la amlik ini adalah pembagianku secara dhuhir jadi kalau anda dengan ustaz anda harus wajar, anda menghargai dia kalau anda mengambilkan air kepada si ustaz yang satu, ustaz yang kedua harus anda ambilkan air secara dhuhir harus adil ya kemudian masalah kecintaan mah beda kecintaan mah lain, tidak bisa dibohongin nih Nah, maka saya itu setelah anda ingin membantu dia secara spesial, membantu dia secara khusus, ini adalah wajar, cinta, tapi kalau anda menghindar dari ustad, ya dengan merendahkan tidak boleh, cuman ada ustadz yang tidak layak dicintai, jika terang-terangan dia melanggar syariat, tapi yang, yang perlu kita benci bukan keustadzannya, tapi syariat apa pelanggaran akhlaknya, ada Ustadz mabuk, ya bukan Ustadz kan, enggak perlu dia dicintai, Ustadz cara menyampaikannya enggak enak, selalu merendahkan apalagi bahasa gunjing, ya ini daripada kita kemakan Anda tidak boleh berguru, tapi merendahkan tetap tidak, karena dia posisinya Ustadz Anda takut terhindar dari kebaikan yang lainnya, Ustadz menggunjing, Allah gimana Ustadz menggunjing, wah bisa dong Ustadz menggunjing, sebab yang namanya menggunjing itu dosanya lebih gede dari zina karena apa? Menggunjing bisa di mana-mana. Di mimbar begini bisa. Makanya jangan duduk di majelis yang digunakan untuk menggunjing. Bahkan kalau perlu haramkan saya haram menghadiri majelis itu karena di situ untuk menggunjing. Nah, kalau seperti itu, kalau ada tadi ceritanya kalau ustadz tuh ngajarnya dengan sombong. Dari mana Anda tahu sombong? Kan begitu pertanyaannya. Kok iya-iya? Oh, kalau gaya zahir belum tentu. Oh, no bahkan mungkin ada ustaz punya kebiasaan bercerita tentang kebesaran dirinya ya itu adalah sombong secara mohir batinnya kita belum tahu Anda tidak punya urusan dengan batin cuman biasanya efeknya adalah simpati saya hilang lah itu maknanya cinta itu mah lain tapi tidak boleh ditindaklanjuti dengan sikap yang tidak benar kepada guru yang kelihatannya sombong mungkin simpati Anda hilang rasa cinta Anda berkurang maka itu adalah wajar tapi tidak boleh dengan berkurangnya rasa cinta lalu mengatakan ah saya tidak menghormati ente ustaz eh nah, itu enggak benar jadi tetap ditahan namanya ustad adalah ustad dia adalah membimbing kita urus khususnya urusan masalah ilmu agama itu kemudian masalah ada orang mendapatkan gaji ya orang mendapatkan dia adalah e, menjual jasa terserah itu apakah jadi penjahit misalnya ada tukang beca atau itu semua adalah kerjaan yang halal baik ya dan mulia ha, asalkan ya ke tempat yang baik tukang becak halal apalagi yang diantarkan orang mau sholat ke masjid hebat tapi kalau tukang becak ngantarkan orang mau ke tempat pelacuran waduh sudah capek becak masuk neraka bareng bareng itu kesian bener tuh orang ya tapi tukang becak nganterin orang ke masjid setelah itu ikut ke masjid gelarnya sama tukang becak tapi itu bisa waliullah itu nah ini jadi kalau tiba-tiba diberi lebih nah, itu adalah boleh boleh saja itu adalah hadiah sisanya tidak harus dikembalikan, kalau anda tidak mau, kasihkan fakir miskin sebab itu pemberian dari orang tapi harus kita perhatikan ya pemberian dari orang yang benar yang baik di saat anda antarkan ke tempat yang baik ya, itu boleh gaji lebih sama, anda kerja di sebuah perusahaan, gajinya 1 juta tiba-tiba dikasih 5 juta, boleh anda ambil, namanya bonus tuh alias hadiah, baik kalau ada orang punya utang, maka dia boleh menerima yang namanya zakat. Orang punya utang boleh menerima zakat, tapi ingat, utangnya bukan utang dibuat-buat karena urusan bisnis. Sebab bos paling kaya di Cirebon itu katanya juga punya utang di bank. Gara-gara begitu, lalu dia bisa menerima zakat. Habis itu zakatnya orang fakir miskin. Ya. Ada aturannya ya. Di antaranya zakat itu adalah diberikan kepada orang yang punya utang karena sesuatu yang mubah. Ah, sesuatu... Uh, misalnya sesuatu kewajiban Untuk kewajiban utang untuk kebutuhan anak istrinya Atau suatu kebutuhan Yang sangat mendesak Termasuk diantaranya adalah pendidikan anaknya Ini kebutuhan Kemudian Untuk mendamaikan dua orang yang bersedih Ada orang dua orang bersedih Anda ingin mendamaikan sampai duit habis anda boleh menerima zakat, jadi tidak harus orang fakir orang kaya pun, kalau dia punya utang, karena tadi itu karena untuk mendamaikan dua orang maka dia boleh menerima ya ada, ada enggak orang kaya punya utang nah, jadi, kalau punya utang enggak jadi kaya ya. saya punya duit 500 juta, utangnya 520 juta habis kah, jadi enggak Baik. Jadi intinya orang punya hutang, bukan utang dalam upaya utang utang buatan. Bahasa kita tuh apa? Utang buatannya sudah memang kerjanya ngutang. Padahal duitnya sudah banyak, akhirnya harus membuat pabrik ini ngutang berapa miliar, ngutang begini lah. Kalau hutang begitu nerima zakat ya? Ini orang kuaya duitnya banyak, sumbangnya sana sini ternyata juga apa? bos apa, ternyata yang ngomong, saya masih punya tanggungan di bank, nah kan itu, Alhamdulillah, ya, maka ada punya tanggungan yang semacam itu, jadi, bukan utang yang dibuat-buat kayak begitu, tapi utang karena kebutuhan tadi, itulah yang menjadikan orang boleh menerima zakat, biarpun seandainya dia punya banyak duit, tapi ternyata akhirnya punya utang karena kebutuhan tersebut, maka itulah orang yang boleh menerima zakat, kemudian, kalau ada orang yang punya pekerjaan renten atau maka punya riba kalau dia mengadakan syukuran dilihat dia punya pekerjaan lain atau tidak kalau pekerjaannya 100% adalah renten maka haram anda menghadiri tempat tersebut karena pasti yang diberikan kepada anda adalah buah dari renten tapi kalau dia masih punya pekerjaan yang lainnya, dia rentenir besar, tapi sisi lain dia juga punya sawah dan toko, mengadakan syukuran, maka hukumnya kita mendatangi atau menerima hadiah darinya, atau memakan makanannya, hukumnya adalah subhat tengah-tengah. Tidak bisa disifati haram, tidak bisa disifati halal. Karena apa? Mungkin saja yang dikasihkan adalah dari riba, mungkin saja yang dikasihkan dari yang halal. Maka setengah-setengah. Kecuali terbukti, ini hasil riba saya loh ya, ini hasil renten saya pak, gak boleh makan. Tapi kalau diem-diem dia, maka subhat subhat itu adalah tidak halal, tidak haram. Tidak dosa kita. Tapi ingat, sebaiknya tetap dihindari, maka kalau ada orang rentenir kok ngadakan syukuran lebih bagus gak usah didatangi maka biar kapok gak jadi rentenir lagi, ini penting nanti jadi rentenir jadi kalau memang ada pekerjaan yang lain loh ya kalau dia gak punya pekerjaan kecuali renten, haram kita datang, menerima hadiah darinya haram orang membela diri karena dicaci oleh orang Haknya dia Orang kalau dicaci berhak dia Untuk membela dirinya Berhak dia Tetapi tidak dibela oleh Malaikat dan Rasulullah Tidak begitu senang kalau orang senang Membela diri asalkan tidak ada Sangkut pautnya dengan agama Kalau ada sangkutnya pautnya dengan agama Wajib membela diri Ya Mondir Membela syariat iya Yang dinisbatkan kepada kita Atas nama syariat harus kita bela tapi kalau orang membela diri, misalnya diajec sama orang, tidak perlu kalau bisa. Kalau anda membela hak anda, cuma membelanya dengan cara yang bagus, anda diri fitnah misalnya, ya? anda difitnah, anda tidak melakukan satu tindak dosa, tapi anda difitnah melakukan dosa, maka anda boleh diam saja, lalu memohonkan ampun kepada Allah orang tersebut bagus. Tapi anda boleh membela, lalu anda mengatakan saya tidak melakukan dan dia adalah dusta adalah hak anda. Maka lihat anda, anda lihat kira-kira sebesar mana bahayanya jika anda biarkan. Kalau tidak besar bahayanya maka lebih baik kita diam. Pernah suatu ketika Saidina Abu Bakar as-Siddiq itu dicaci sama orang. Dicaci maki di samping Saidina Abu Bakar itu ada Rasulullah. Rasulullah senyum-senyum Sayyidina Abu Bakar dicaci maki ini. Tapi setelah Sayyidina Abu Bakar membantah membalas, Rasulullah pergi. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar ya manggil ya Rasulullah, tadi ada orang nyaci maki malah engkau senyum-senyum, tapi setelah aku bela diri, ternyata engkau malah pergi ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, "Ketahuilah wahai Abu Bakar, waktu kamu dicaci maki tadi semua malaikat datang dan mendoakan kamu." Tapi setelah kamu membantah, malaikat pergi. Saya kun ikut pergi. Jadi kalau kita dicaci maki orang itu sebetulnya, malaikat ngerumunin kita itu ya, nyaman sajalah. Tapi jangan mencaci. Itu sebaik-baik orang adalah dengan penuh kesabaran. Ketahuilah. Allah yudhafi'ul ladina amanu. Jadi begini ya prinsip. Sebaiknya orang itu prinsip. Segala tidak ada urusannya dengan kemasyarakatan. Misalnya seorang ustad di fitnah jika fitnah ini ada sangkut-pautnya dengan masyarakat misalnya na'udhuillah seorang ustadz dituduh melakukan satu bentuk dosa yang menjadikan suri toladahnya hilang ada ustadz yang waktu yang lalu uh, dituduh melakukan perbuatan mesum dengan seorang perempuan ini wajib saat itu ustadz itu membela agar orang tahu bahasanya ini dusta kalau diam. Bisa saja orang mengatakan, iya, itu ya. Nggak ada sabar-sabar begitu. Karena itu urusannya dengan kemaslahatan, bela. Kalau pada saat ini diam, percayalah Allah bakal bantu. pasti Allah Pesti. Allah yang akan membela orang beriman. Cuman untuk meredam orang, kadang-kadang seperti itu. Rasulullah itu menjauhkan umat dari fitnah. Suatu ketika Nabi Muhammad berduaan dengan seorang perempuan. Nabi Muhammad dengan seorang perempuan di kegelapan malam akhirnya ada sahabat yang lewat langsung sahabat dipanggil Hei sahabatku ini istriku uh. agar orang enggak salah faham sebab kalau Rasulullah enggak begitu mungkin sahabat Nabi pergi sambil duga Nabi Muhammad sama siapa ya tadi terus kemana mana jadi enggak boleh ustadz tu membuat masalah membuat orang seudon tu enggak ada jadap ustadz itu harus tegas kayak Rasulullah takut umatnya nanti Suton kepada Nabi Muhammad dipanggil. Hei sahabatku sini. Ada bayar Rasulullah. Ini istriku. Oh, iya, bubar, enggak, apa, enggak, enggak ada curiga lagi. Ya, ini tugas seperti itu. Jadi boleh, harus dibela, enggak apa. -apa. Cuma itu. Kalau urusan agama wajib dibela. Urusan pribadi sabar. Kalau kita punya kesalahan yang benar. Jadi kok idahnya kan sederhana. Kalau ada orang mengatakan Anda menfitnah Anda, itu tinggal dua kemungkinan. Jika Anda benar jelek, apa artinya pembelaan Anda, orang Anda salah, tinggal tobat saja kan, selesai. Kalau Anda benar, Allah yang akan membela Anda, selesai. Sehingga sebetulnya tidak perlu kita main bela-belaan, itu tidak ada. Cuman jika ini ada sangkut pautnya dengan kemaslahatan amah, kemasalahan umum, maka perlu seseorang itu mencoba membela diri dengan cara yang benar tapi jangan sampai kesan membela hawa nafsunya Saidina Ali bin Abi Talib sangat mencurigai hawa nafsunya takut kita itu tidak membela kebenaran, tapi membela hawa nafsu membela kesombongannya, tadi benar pertanyaannya, bisa itu membela kesombongannya merasa tidak biar dengan, kurang ajar, tidak melakukan itu tapi yang dibela kesombongannya Saidina Ali itu dalam peperangan di saat di dalam peperangan itu musuhnya itu sudah bisa dipegang oleh Sayyidina Ali dan mau dibunuh. Dan di saat sang musuh itu mau dibunuh, tiba-tiba sang musuh itu meludahi mukanya Sayyidina Ali. Cukup. Meludah. Setelah meludah Sayyidina Ali tambah marah. Setelah tambah marah Sayyidina Ali ditahan itu pisau lalu orang itu dilepas. Teman-teman Sayyidina Ali pada bingung, "Hei Ali, itu orang sudah kau pegang tinggal bunuh, kenapa kamu lepas?" Dia ngeludah di wajahku. Terus kenapa kalau ngeludah? Takut hatiku berubah. Tadi waktu aku mengejar dia dan memegang dia karena Allah. Tapi setelah dia meludah mukaku, takut aku membunuh dia karena aku membela diriku sendiri. Maka aku tinggal itu. Wah, Ini pendekar hebat tuh. Jadi pendekar jagoan itu kalau sudah diludahi mukanya enggak marah tuh, baru pendekar ya. Disikut sedikit ngamuk pendekar pecisan tuh. Nah pendekar tuh kalau sudah hebat kayak Sayyidina Ali diludahi cuh mukanya tahan dulu. Nah, ini baru hebat. Pendekar keteknya kayak keganjel satu jalannya begini melulu. Sadar gitu orang enggak tahu saya, awas ya. Ah, ini bukan pendekar, itu adalah pendekar kelas kacang ya, belum kayak Sayyidina Ali karramallahu wajhah diludahi mukanya musuhnya malah dilepas takut dia itu membela hawa nafsunya. Jadi pendekar yang sesungguhnya hanya membela kebenaran membela Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana caranya menahan hawa nafsu amarah dan apa yang bisa menahan hawa nafsu? Wah, ini ceritanya panjang. Nafsu itu luar biasa. Nafsu itu selalu mengajak kepada kebaikan amarah bisu. Memulai dari yang kecil jangan yang gede. Melawan dari yang kecil hawa nafsu itu. Yang kecil. Kecil itu apa? Contoh kalau nonton sinetron itu setiap pertengahan langsung dipotong. Nah, ganti ngaci. Itu aja yang ringan-ringan, enggak -ringan. usah anti korupsi gede ah ya benar. Jadi berangkat dari kecil-kecil ya. Pokoknya itu ya. muter televisi enggak ada suaranya. Nah, sudah begitu antenanya sedikit dirubah. Nah, itu merangi hawa nafsu tuh. Itu loh sinetron tuh tidak usah gede-gede, tidak usah, tidak usah berhayal yang besar-besar ini adalah contoh, ha? kata guru kami Habib Hasan Baharun kalau ingin mengurangi nafsu yang gede, kamu harus belajar yang sekecil ceritanya itu menghukum orang rokok, itu ceritanya Habib Hasan Baharun lah kalau kamu menahan urusan rokok bukan urusan perut, kamu kenyang kan? sudah Habib ustad, panggil ustad lah kamu urusan rokok, ini kan urusan tambahan yang penting kan perutmu kenyang kalau kamu nahan rokok yang tambahan saja enggak bisa, aku khawatir kamu nanti jadi ustad di saat perutmu lapar kamu makan semuanya Hah? kan begitu ya ini kalau urusan rokok tidak bisa nahan rokok ini kan kelebihan perut sudah kenyang suruh nahan rokok saja enggak bisa, Kalau kalau perut lapar gimana nanti ayo Bisa makan semua yang haram. Jadi kalau pengen memerangi hawa nafsu dari yang kecil dulu. Berlatih itu. Bola itu lagi rame matiin ini matiin. Ah, itu semuanya beres. Ini dari yang kecil nanti akan terbiasa. Maka hawa nafsu nanti kalau sudah sering kita perangi itu. Mudah kita memerangi hawa nafsu yang gede. Jadi nafsu amarah. Kalau sudah nafsu amarah itu aslinya nafsu ngajak kepada kebaikan. Nanti kalau kita perangi lawamah. Sehingga kita celah, mau ke mana kau? Nah, ini, ya Sampai nafsul mulhamah Mudah menerima kebaikan dari Allah Sampai radiyah Mudah dengan apa yang diberikan oleh Allah Sehingga hatinya semakin sejuk Mardiah Kemudian diridahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sampai radiyatam mardiah Mena nafsul kamilah Nafsu yang sempurna adalah para kekasih Kekasih Allah Ini ada tingkatan-tingkatan nafsu Yang dikatakan oleh para ulama Ada tujuh sesuai yang disebutkan dalam Al-Quran Tapi berangkat dari yang kecil tadi enggak usah macam-macam Wah dari yang ringan bu Hindari Nah, itu aja yang ringan-ringan kayak begitu. Curhatnya dikurangi Ibu, enggak semua orang aja ngerumpi itu ya. Kurangi kalau ngomong adalah daripada ngerumpi, saya ganti hadis Nabi. Ada hadis baru. Wah, hebat. Subhanallah. Ini saja bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahummarhamna wa la tu'adhhibna wa ansurna wa la tahzirna. Wa'afina wa'latumridna wa'akrimna wa'latuhinna wa'athirna wa'athir wa alayna Innaka ala kulli sya'in kudhir Allah ma'ya Allah, ya Allah muliakan kami ya Allah Dengan keinsyafan di hati kami Muliakan kami dengan hidayahmu ya Allah Ya Allah, ya Allah, ya Allah Bersihkan hati kami dari segala macam penyakitnya ya Allah Jauhkan hati kami dari kesombongan ya Allah, sombong ya Allah, sombong ya Allah, jauhkan ya Allah. Ya Allah kami takut Ya Allah hati kami penuh dengan kesombongan Ya Allah jangan sampai ilmu yang kau berikan kepada kami Menjadikan sebab kami sombong Jangan sampai harta yang kau limpahkan kepada kami Menjadikan sebab kami sombong Dan jangan sampai nasab yang kau berikan kepada kami Menjadikan kami sombong Dan pangkat yang kau berikan kepada kami Jangan jangan menjadikan sebab kami sombong Ya Allah apapun yang kau berikan dari harta Pangkat, nasab, dan yang lainnya Ya Allah Jadikan Itu sebab kami mendapatkan keritaan-Mu Kami mendapatkan kemuliaan darimu Ya Allah Ya Allah Ya Allah Hidupkan hati kami Ya Allah Hidupkan hati kami dengan kerindukan kami kepada segala kebaikan Ya Allah dan jadikan hati kami Jadikan hati kami hati yang mujah menyesal Di saat kami tidak bisa melakukan kebaikan Dan jadikan hati kami hati yang sudah mudah menyesal Di saat kami melakukan kesalahan Ya Allah hanya engkau lah yang bisa merubah hati kami Ya muqallibal kulub tabid kulubana Wahai zat yang merubah-rubah hati Maka kuatkan hati kami dalam keimanan kepada adamu ya Allah dalam kecintaan kepadamu ya Allah, ya Allah mulia kami di dunia dan di akhirat. Jagalah keluarga kami, jagalah anak-anak kami, jagalah kemuliaan mereka ya Allah. Jagalah kemuliaan keluarga kami ya Allah. Ya Allah mudahkan kami untuk memerangi hawa nafsu ya Allah. Jangan sampai hawa nafsu kami adalah hawa nafsu yang menjerumuskan kami. Ya Allah tundukkan hawa nafsu kami kepada syariat ya Allah. Jangan sampai kami mengikuti hawa nafsu kami ya Allah. Ya Allah hawa nafsu kami yang senantiasa ammarah bisu Mengajak kepada kebaikan Akan tapi jadikan nafsu kami adalah Nafsu yang rela kepadamu Dan yang engkau relakan Ya Allah Jadikan nafsu kami adalah Nafsu mulhamah jadikan nafsu kami adalah Nafsu sa'al kamilah Nafsu yang sempurna Ya Allah Ya Allah muliakan Ya Allah Tempat ini Allah Siapa yang hadir tempat ini Muliakan Buka hati mereka Ya Allah Mungkin Ya Allah Jika ada yang hadir di tempat ini Adalah orang yang hatinya masih keras Lembutkan hati mereka berkat mulianya majlis ini. Ya Allah jika ada orang yang hadir di tempat ini. Yang belum rindu kepada kebaikan. Jadikanlah berkat majlis ini. Mereka semakin rindu kepada kebaikan dan kemuliaan. Jika ada yang hadir di tempat ini. Orang yang tidak sungkan melakukan kemaksiatan. Maka jadikanlah. Ya Allah berkat majlis ini. Orang yang semakin takut melakukan dosa. Sebab setiap dosa menghadirkan seksa. Seksamu sangat mengerikan. Maka jauhkan kami semua dari dosa. Dan ampuni kami. Jangan sisakan sedikit pun pun Dari dosa-dosa ini ya Allah Jangan sisakan sedikit pun Dari dosa-dosa ini ya Allah Maka ampuni dosa kami Kepadamu ya Allah Dan dosa kami Kepada sesama kami Siapapun orang, Ya Allah Yang pernah kami lakukan Yang kami pernah kami dolimi Orang yang pernah kami sakiti Kami mohon Muliakan mereka Muliakan mereka Ampuni mereka Angkat derajat mereka Ya Allah Ya Allah Ya Allah Dan apa ya Dan ampuni kami Dan jika ada orang Berbuat dolim kepada kami Jika ada orang menyakiti kami Ada orang berbuat jahat kepada kami Kami mohon Ampuni mereka Dan berikan kepada mereka Kesadaran Ya Allah Jangan sampai ada orang Masuk neraka Gara-gara berbuat dolim kepada kami kami ingin menjadi sebab orang masuk surgamu Berikan kepada kami semua keikhlasan ketulusan ya Allah Yang bantu masjid ini ya Allah Siapapun mereka berikan keikhlasan Yang bambul pesantren ya Allah Yang bantu dakwah kami ya Allah Berikan kepada mereka ketulusan keikhlasan Dan kirimkan kepada kami orang-orang ikhlas ya Allah Orang-orang ikhlas, orang-orang tulus ya Allah Siapapun mereka yang bergabung dengan kami Jika mereka bukan orang ikhlas Jadikan ahli ikhlas Dan datangkan ke tempat kami hanya orang-orang ikhlas ya Allah, kami tidak mau berurusan dengan yang tidak ikhlas, kami takut jika berurusan dengan orang yang tidak tulus kepadamu dan kami tidak bisa melihat hati mereka maka kami serahkan kepadamu ya Allah, engkau yang menyeleksi, engkau yang memilih, ya Allah pilihkan kepada kami teman-teman yang islas jadikan suami kami suami yang tulus dan jadikan istri kami istri yang tulus, anak-anak kami yang ikhlas dan tulus, tetangga kami ikhlas dan tulus, guru-guru kami ikhlas dan tulus ya Allah, ya Allah, pertemukan kami dengan orang-orang yang mukhlisin ya Allah. Allah Ahli ikhlas Dan jadikanlah apa yang kami lakukan di dunia Dari kebaikan adalah Kebaikan yang bakal kami kelak saksikan Kelak di akhirat Ya Allah pandang, pandang Mudahkan segala urusan kami Lapangkan rizki kami Jika ada yang sakit Sembuhkan jika ada yang punya hutang, mudahkanlah kami di dalam membayar hutang kami. Ya Allah, ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sahad walafiat. Dan berikan kepada kami khusunul khatimah mati dalam keadaan iman setelah panjang umur. Iman, iman, iman. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fila akhrati hasanah. Wa kina ala bennar. Wa sallallahu ala sayyidina muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa alamin. Al-Fatiha.